Sekarang kita masuk dalam bagian yang kedua Yaitu bagian kita Mengapa Yeremia di dalam ratapan tiga berkata Ayat yang ke-39 sampai dengan 41 Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Saudara, setelah kita mengetahui bagian Tuhan. Dan yang terpenting sebagian Tuhan ini. Setelah saudara dan saya mengetahui. Saudara harus tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Sehingga setiap kali kita mau bertanya Kita mau mau memberontak, kita mau menilai Tuhan, kita mau menghakimi Itu kata-kata keluar Siapa kita? Siapa Allah kita? Maka kita tidak akan jatuh dalam dosa nah, Lalu apa? Yang dikatakan oleh Yirim Yal? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang Dosanya Kita kerap kali juga ingin peka terhadap Tuhan, tapi sebetulnya kita harus peka terhadap dosa nah kok? Kalau kamu peka terhadap dosa, otomatis nanti peka terhadap Tuhan Tapi kita kerap kali ngototnya apa? Peka terhadap Tuhan nah, Padahal Allah itu kudus, suci, jadi dia tidak bisa kompromi sama dosa Jadi kalau dosamu tidak tambah lama tambah hilang, ya kamu tidak bisa tambah dekat sama Tuhan Nah ini kebanyakan orang Kristen ini kelirunya di situ. Maunya dekat Tuhan, dekat Tuhan. Tapi tidak tahu apa yang menjadi penghambatnya itu. Di dalam Yesaya dikatakan apa? Mengapa Allahmu tidak menjawab kamu? Mengapa kamu tidak, doamu tidak didengar? Karena dosa-dosamu yang menjadi penghalang, menutupi. Jadi kalau saudara dan saya peka terhadap dosa, saudara dan saya pasti peka terhadap Tuhan. Dosa apa yang paling berat, yang paling yang paling menghalangi supaya kita peka terhadap Tuhan, yang menjauhkan diri? Ada tiga dosa yang besar yang setiap orang itu punya. Satu, harta; dua, tahta; tiga, Ya bukan wanita yang buat laki-laki, wanita yang laki yang perempuan, pria sama aja ya toh? Jadi Harta, tahta, dan nafsu ini loh yang penting, ya dah. Nah dari tiga ini yang paling besar yang mana? Nah tiap orang beda-beda. Tapi kalau maksud saya bagi manusia sama bagi Allah menurut firman. Ayo, yang besar mana? saat ini saya jabarkan supaya saudara nanti bisa menilai sendiri nafsu ya lah kalau kamu mengumbar nafsumu kamu berbuat dosa terhadap siapa diri sendiri terhadap Tuhan ya tapi lebih banyak terhadap diri sendiri nah, sekarang kalau harta kamu jatuh karena harta, terikat harta sehingga kasihmu terhadap Tuhan kurang. kurang.